Kita membahas masalah. Masih pada bilangan update ya. selanjutnya kita membahas tentang masalah bilangan 1 dan 2 kalau 3 sampai 9 nanti ma'adudnya tato tamiznya itu berbentuk jamak majrur, ya itu 3 sampai 9, pertanyaannya kalau 1 sama 2 bagaimana hukum ma'adudnya Ya, bilangan 1 sama bilangan 2 Itu selalu terletak Sebagai naat Naat Bagi manutnya Atau ma'dud Jadi kalau Bilangan 3 sampai 9 Itu kan bilangannya dulu Baru ma'dudnya Hah? Tapi kalau bilangan 1 sama 2 Itu Posisi dia nanti selalu sebagai na'at bagi manut atau ma'adudnya. Jadi ma'adudnya dulu, baru bilangannya. Seperti kita sambil contoh. Kata Allah Azza wa Jalla wa ilaha kum. ilahun wahidun wahidun nanti sebagai adatnya bilangan ilahun sebagai ma'dud ma'dudnya didahulukan adapun wahidun nanti posisinya di satu sisi sebagai adat di satu sisi juga sebagai naat, sehingga harokat dia itu tergantung ma'dudnya atau tergantung ma man'udnya. Kalau ma'dud atau man'udnya dalam keadaan rofa, maka bilangan ini datang dalam keadaan rofa. Dia tidak masuk dalam tamil. Ya, Kalau 3 sampai 9, tamisnya nanti jamah majerur. 11 sampai 19, tamisnya nanti mufrod mansub. Kalau satu sama dua dia enggak punya tamyiz, dia punya ma'dud tapi enggak punya tamyiz. Ya, dia punya tamiz, ma'dud tapi enggak punya tamyiz. Kenapa? Karena posisinya nanti selalu sebagai na'at bagi man'ut atau ma'dudnya. <mukh> Wa ilahu kum ilahun wahidun. Ilahun nanti sebagai khobar, wahidun sebagai na'atnya. Wahidun di satu sisi dia adalah adad dan di satu sisi dia itu adalah naat. Ad. Ilahun di satu sisi dia adalah ma'dud, di satu sisi dia adalah man'ud. Jadi jangan tanyakan mana tamyiznya bilangan satu dan bilangan dua. Seperti dalam Al-Quran kata Allah Al-lazi kholakokum Min nafsin wahidatin Al-lazi kholakokum Min nafsin wahidatin Ya Min nafsin wahidatin Karena nafsin itu dihukum mu'annas Maka wahidun Juga ditambahkan tak marbuto. Yang jelasnya wahidatin Di sini adalah sebagai naat bagi maqdudnya. Maqdudnya nafsin, adatnya wahidatin. Ya, Allah zii min nafsin wahidatin. Min nafsi, kalau kita bahas dengan tajwidnya ya min nafsi wahidah. Ya, min nafsin wahidatin. Jadi ingat, bilangan 1 sama 2 itu enggak punya tamyiz. Makanya dalam kitab kita ketika kita belajar bab tamiz tentang masalah tamiz ini yang masalah bilangan ini langsung disebutkan tamiz dari tiga sampai sembilan tidak ada satu dan dua. Kenapa? Karena satu dan dua posisinya nanti selalu sebagai naat. Asalnya kan adad baru makdud. Paham ya? Tapi kalau untuk bilangan satu dan dua makdud baru adad salah satu kutubin misalkan di situ salasanya dulu tiganya dulu baru kitabnya baru makdutnya baru tamiznya <tapi>, tapi kalau bilangan satu dan dua makdutnya dulu baru bilangannya itu salah satu perbedaan jadi untuk bilangan satu sama dua dia tidak punya tamiz, yang dia punya adalah makdud dan secara asal makdud itu terletak setelah adat. Jadi ada adat, ada makdud. Makdud itu maksudnya tamiz, gitu. Salah satu, salah satu kutubin misalkan, kutubin itu adalah tamiz dan juga adalah adat. Eh, adalah makdud. Nah, namun kalau bilangan satu dan dua nanti makdud dulu, baru adat berbeda dengan tiga sampai seterusnya kalau tiga sampai seterusnya adat dulu baru makdut nah, posisi makdut itu nanti tergantung irobnya tergantung amilasdinya apa adapun posisi adat satu dan dua itu selalu sebagai naat makanya tidak ada tamyiz dalam bilangan satu dan dua sekarang kita ingin memerinci lagi tentang pembahasan yang kemarin ya. Di kitab kita Annal a'da min salasatin ila tis'atin sa daiman tukhalifu al-ma'duda fi tadzkiri wa ta'nits. Bahwasanya bilangan 3 sampai 9 itu selalu menyelisih bilangan selalu menyelisih makdud dalam sisi muzakkar dan muannasnya. Sekarang kita bahas dulu, kita ana tambah dulu biar jelas. Kalau bilangannya satu dan dua Selalu Mencocoki ma'dud Jadi kalau ma'dudnya muzakkar, Adatnya muzakkar. Kalau ma'dudnya mu'annas Adatnya mu'annas Seperti tadi ya Ilahun <tuh> Wahidun Wa ilahukum ilahun wahidun, ilahun muzakar, wahidun muzakar. Atau tadi seperti contoh min nafsin wahidatin, nafsin wahidatin. Nafsin makdud dia muannas, wahidatin adat dia juga muan, muannas. Itu kau edahnya. Satu sama dua itu selalu mencocoki ma'dud. Ingat anak katakan ma'dud ya, bukan anak katakan tamiz. Karena bilangan 1 dan 2 itu enggak punya tamiz. Faham dia hanya punya ma'dud tapi enggak punya tamiz. Ah, 1 dan 2 dalam sisi muzakkar sama muannasnya, kapan bilangan 1 dan 2 dibuat muzakkar, kapan bilangan 1 dan 2 dibuat muannas, itu lihat ma'dudnya. Dan dia selalu mencocoki kalau makdudnya muzakar Dia muzakar Kalau makdudnya mu'annas Dia mu'annas Sekarang Tiga sampai sembilan Di kitab kita dikatakan Dia selalu menyelesihi makdud Makdudnya Kalau makdud Mu'zakar Adatnya nanti Muannas. Terus, kalau makdutnya Muannas, adatnya muzakar. Dan ingat. Karena bilangan tiga sampai sembilan nanti makdutnya itu selalu berbentuk jamak, paham ya? Selalu berbentuk jamak majrur kan? Makdut itu maksudnya tamisnya dia. Maka untuk menghukumi makdutnya itu muzakar atau tidak lihat ke lafaz mufrotnya. Ya, untuk menghukumi bilangan eh, makdutnya itu muzakar ataupun muannas maka harus dilihat ke, ke mufrotnya. Seperti kita buat contoh. Qara'tu arba'ata kutubin. Qara'tu arba'ata kutubin. Arba'ata nanti 'adat. Kutubin nanti ma'dud. Maka untuk menghukumi apa jenisnya kutubin di situ? adalah harus dilihat ke mufrad. Mufradnya ternyata mufradnya adalah kitabun. Kitabun ternyata adalah muzak, muzakkar, maka arba'ata dibuat muannas. Ini nanti nanti perinci kita perinci seperti itu dulu. Ya. 3 sampai 9 selalu Menyelisihi maqdudnya. Paham? selalu menyelesahi makdutnya dari sisi jenisnya makdutnya muzakar bilangnya adatnya nanti muannas makdutnya muannas adatnya nanti muzakar namun ingat tiga sampai sembilan ini kalau dari tiganya ke sembilannya ini kan makdutnya nanti jama majrur sedangkan jama taksir itu kan dalam bahasa arab sudah dihukumi muannas. Untuk menentukan jenis dari jamak majrur itu, kalian harus lihat ke mufradnya. Seperti lihat ya, qara'tu arbaata kutubin. Ya. Nah, di situ dibaca arbaata dengan memakai ta marbuto tanda muannas. Meskipun sebenarnya kutubin dalam bahasa Arab itu sudah dihukumi muannas, tapi kenapa? Karena yang dilihat itu apa mufradnya kutubin? Ternyata mufradnya adalah kitabun dan kitabun itu adalah muzak muzakkar. Maka kalau begitu arbaata harus menyelisihi maqdud atau tamyiznya dari sisi jenis. Kitabin muzakkar maqdudnya arbaata muannas. nah sekarang diperhatikan tiga sampai sembilan itu selalu menyelisi makdud dari sisi jenisnya diperhatikan tambahannya catatannya baik ketika dia mufrad atau ketika dia murokab. Atau ketika dia ma'tuf-ma'tuf alai Itu yang harus diingat. Ya. Tiga sampai sembilan. Itu ketika dia mufrot. Ya seperti itu. Harus menyelisihi ma'adudnya. Atau baik ketika dia murokab. Berarti tiga belas, empat belas, lima belas, sampai sembilan belas. Angka tiganya nanti itu selalu menyelisihi ma'dudnya. Ataupun ketika dia ma'tuf-ma'tuf alaih. Berarti 20 ke atas, 23 sampai 29, 33 sampai 39. Angka tiganya itu selalu menyelisih ma'dud, yaitu tamirnya. Kita ambilkan contoh Najaha salasata asyara taliban sama film madrasati khamsun suruna mu'allimah Sekarang kita punya kuadanya lihat. 3 sama 9 ya. Ini anak masih bahas angka 3 sama 9, enggak belum bahas angka 10. 3 sama 9 dia itu selalu menyelisih makdudnya dari sisi jenis baik ketika dia mufrad, mufrad itu tiga sama sembilannya, ya tiga sampai sembilannya ya, seperti dari contoh koro itu arba atau kutubin, arba atau muannas, kutubin, muzakkar karena mufradnya adalah kitabun. atau baik ketika dia murokab berarti dari tiga belas sampai sembilan belas, hukumnya sama, dia selalu menyelisihi makdutnya, ya dia selalu menyelisihi makdutnya. contohnya najaha salasata asyara taliban ya telah berhasil 13 pelajar taliban muan muzakkar salasata muannas padahal dia murakkab di sini tapi hukumnya sama murakkab ataupun tidak murakkab ya maka hukumnya selalu menyelisih makdudnya salasata muannas Taliban muzakkar dan Taliban mufrad sehingga jelas jenisnya pasti muzakkar gitu. Maka antara salah sata dan Taliban. itu saling menyelisih dalam sisi jenisnya. Padahal dia murokab, jadi bukan hanya mufrad saja. Contoh yang berikutnya, fil Madrasati Khomsun Wa Ishruna Muallimatan. Di dalam sekolah ada 25 Pengajar wanita. Ya. Khomsun wa ishruna. Khomsun nanti sebagai mutada muakhor. Karena isi ma'rifat. Film madrasi berbentuk syibhul jumlah. Lihat. Wa ishruna nanti ma'tufnya. Karena khomsun dalam keadaan rofa. Ishruna juga dalam keadaan rofa. Sebagai mulhaq biljam il muzakari salim. Muallimatan nanti sebagai ma'dud. Atau sebagai tam'yiznya. Kalau dari bilangan eh 20 ke atas nanti maududnya itu adalah mufrad mansub. Ya, mufrad mansub 20 20 sampai 99. Eh 11 sampai 99 mufrad mansub. Paham? Ah, sekarang lihat muallimatan ini mufrad. Eh ya ini mufrad kemudian jenisnya muan muannas, maka khomsun dikasih muzakkar. Padahal di sini ma'tuf alai Ya, Di sini adalah maktuf alai. Jadi mau dia mufrad Mau dia murokab Mau dia maktuf alai. 3 sampai 9 selalu menyelisihi Ma'dudnya atau tamyiznya. Dan ukurannya bagaimana tadi? Dilihat di mufradnya tamyiz tersebut Mu'allimatan mufrad Mu'annas maka khomsun mufrad, muzak, Muzakar Taliban muzakar Salah satun Salah sata muannas Tiga ke sembilan selalu menyelisihi ma'dudnya ma dari sisi jenis Najaha <tuh> 30 taliban fil madrasati 25 muallimatan ya karena muallimunnya adalah muzakkar maka di situ bacanya khamsatun dia menyelisihi ma'dud atau tamiznya kalau di sini kan 3 sampai 9 kan sudah punya tamiz ya. Tamiznya dia itu tamiz dan di satu sisi juga adalah maudud. Paham? Maka nanti dia saling berselisih dari sisi jenisnya. Mau mufrad, mau murakkab, mau maktuf-maktuf ma 'alai, yang penting masih menggunakan angka 3 sampai angka 9, maka selalu menyelisihi maududnya. Berarti ini tadi sama dengan bilangan satu dan dua satu dan dua nanti kan selalu mencocoki makdudnya ya baik ketika mufrad, murukab ataupun maktuf paham seperti ini roa ahada asharoh <tuh> kaukaban. kabun ini mufrad ahadan ahadun itu juga muf eh muzak Muzakkar, kau muzakkar, ahadun juga muzakkar. Bukan ihda, Kalau ihda itu muannas, ahadun itu muzakarnya, ihda itu muannasnya. Jadi bilangan satu sama dua selalu mencocoki makdud baik ketika dia mufrad, murukab eh, ataupun maktuf. Eh, ma Kalau bilangan tiga sampai sembilan selalu menyelisih makdudnya baik ketika mufrad, murukab ataupun maktuf. Sekarang, bilangan sepuluh. Kita ingin membahas bilangan sepuluh. Sepuluh ya. Tiga, sembilan, kemudian sepuluh. Bilangan 10 Memiliki dua keadaan Yang pertama Dia murokab Yang kedua Goyru murokab atau tidak muraqabah. Sekarang kita bahas bilangan 10. Bilangan 10 itu punya dua keadaan. Pertama, dia tidak murokab. Berarti memang betul-betul 10 saja. Kemudian yang kedua, dia murokab. Maksudnya nanti, dia murokab dengan angka 11 sampai 19. Paham ini? 11 sampai 19. Itu namanya murokabnya ya. Kalau dia tidak murokab, maka dia selalu menyelisih maqdudnya seperti aqbala asyratu rijalin atau akbalat asyru banatin ya aqbala asyratu rijalin telah datang 10 orang laki-laki dan telah datang 10 orang anak wanita sekarang kita lihat Posisinya di sini ashrun atau ashrotun itu adalah tidak murokab. Maksudnya dia tidak tersusun dengan angka 1 sampai 9. Yaitu 11 sampai 19. Maka hukumnya selalu menyelisih ashrotun mu'annas. Rijalun muzakkar. Karena kita lihat ke mufrutnya ya. Mufrutnya adalah rojulun. Rojulun muzakkar, ashrotun mu'annas. Atau akbalat ashrubanatin. Ashrun muzakkar. Kenapa? Karena Banatin adalah Muannas, ya Jama Muannas mu mu Salim dari Bintun, ya Bintun adalah Muann Muannas, maka Ashron dia harus menjadi Muzakkar. Kemudian ditulis yang kedua Murakab. Kalau dia Murakab, maksudnya Murakab dari angka 11 sampai 19 seperti ahada asyara tisata asyara arbaata asyara paham maka dia selalu mencocoki maudud dari sisi jenisnya ya kalau nanti dia murakkab dari 11 sampai ke 19 maka nanti dia Selalu mencocoki ma'dutnya dari sisi jenis. Contohnya ditulis. Sabat ta'asyara kitaban. Ya, saba'ata asyrata kitaban. Kemudian arba'a asyrata risalatan. Ya, arba'a asyrata risalatan. Diperhatikan dengan baik. Kalau dia murakkab berarti 11 sampai ke 19. Maka nanti dia selalu mencocoki makdudnya dari sisi jenis. Makdudnya muzakkar dia muzakkar, Makdudnya mu'annas, dia mu'annas. Sekarang kita lihat contoh. Saba'ata asyara. Kalau 11-19 sampai kan mabaniun alal-fatih ya. Dia dimabanikan alal-fatih. Jadi baca-nya sab'ata asyara. Asyara, dia merokab dengan bilangan sab'ah. Maka hukumnya dia selalu mencocoki Makdut, adud, makdutnya kitaban adalah muzakkar, maka ashroh juga muzak muzakkar. Adapun angka tuju, dia selalu menyelisih makdutnya, makdutnya kitaban muzakkar sab'ata dikasih tanda mu'an, mu'annas. Paham? Atau arba'a ashrota risalatan, ashrota dikasih tanda mu'annas. Kenapa? Karena makdutnya mu'annas risalatan. Adapun arba'a empat itu dikasih tanda muzakar. Kenapa? Karena makdudnya itu mu'an, mu'anas. Jadi makdud dari semua jenis dia itu selalu eh, apa tadi angka tiga sampai sembilan dari semua keadaan selalu menyelisi makdud. Adapun kalau angka sepuluh kalau dia tidak merokap, tidak tersusun dengan angka se sebelas sampai sembilan belas. Maka nanti dia selalu menyelisi ma'dudnya. Paham? Tapi kalau dia murokab, tersusun dari angka 11 sampai 19. Maka dia selalu mencocoki ma'dudnya. Ma'dudnya muzakar, dia muzakar. Ma'dudnya mu'annas, dia mu'annas. Sekarang kita akan membahas bilangan ukud. Ukud itu dari 20, 90 eh 20, 30, 40, dan seterusnya yaitu lafad ukud <SILENCIO> kalau 20 sampai 90 ini ada dua keadaan juga ya. ini namanya lafad ukud ya 20 ke 90 20 sampai 90. Anda belum bahas 100. 100 naik ke 1000 itu lain lagi. Ini 20 sampai 90 ini namanya lafad ukud. Lafad ukud. Ah, lafadz ukud ini nanti ada yang Tidak murakab dan ada yang murakab. Keadaan yang pertama ya, 20 sampai 90 ada yang tidak murakab. Dalam kitabnya memang dituliskan goyrol murakab, tidak murakab. Yang kedua dia murakab. Kalau dia tidak murokab, cara membacanya dengan mulhak jama' muzakkar salim mulhaq bil jam'il mulhaq jamak muzakkar salim ya kalau dia tidak muraqqab ya berarti 20, 25 26 Tiga puluh lima, tiga puluh enam, tiga puluh tiga, dan seterusnya. Karena kalau ada maktuhnya nanti, seratus tiga puluh, itu baru maktuh. Tapi kalau masih tiga puluh, sembilan puluh, tiga puluh lima, tiga puluh tujuh, empat puluh lima, empat puluh delapan. Ini adalah lafad yang tidak murokab. Maka cara membacanya... Itu dengan mulhaq bil jamil muzhakar salim. Mulhaq jamal muzakkar salim. Dan jelas ya. Mulhaq jamal muzakkar salim itu adalah waw dan nun atau ya dan nun. Tidak mungkin kemasukan tak marbuto. Karena jamal muzakkar salim tidak mungkin kemasukan tak marbuto. Ini hukumnya sama. Baik, maqdudnya Muzakar atau maqdud muannas. Dia tetap mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Seperti tadi, contoh kita apa? Fil madrasati khomsun wa ishruna mu'allimatan. Ishruna. Bil -ja <salim> ya. Lafadznya nanti. Mulhaq biljam ilmu zakkar salim. Sekarang kalian lihat contoh yang tadi. Contoh yang kita buat tadi. Fil madrasati khomsun wa ishruna mu'allimatan. Di situ kita punya ishruna ya. Ya, kita punya isruna. Maka nanti lafadznya dia tetap lafadz mulhak jamak muzakkar salim memakai waw dan nun atau ya dan nun. Paham? Meskipun nanti ma'dudnya ma muzakkar atau ma'dudnya ma muannas kalau kita lihat muallimatan itu adalah maudud dan jenisnya adalah jenis muzakkar eh muannas muallimatan isruna tetap menggunakan mulhaq bil jamil muzakkar salim yaitu apa kalau dia mulhaq diikutkan irobnya jama muzakkar salim apakah mungkin kemasukan ta marbuto enggak mungkin karena jama muzakkar salim itu diakhiri dengan waw dan nun atau ya dan nun tidak mungkin bisa ditambahkan ta marbuto lagi Lafad tidak muraqab berarti lafadnya nanti 20 30 dan seterusnya tidak bersambung dengan waw bukan khamsun wa khams wa 50 bukan itu itu sudah muraqab nanti ya itu sudah muraqab contohnya nanti seperti di Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-132 di surah Al-A'raf ayat ke-132 waa'adna wa Musa 30 lailatan ya dan kami berjanji kepada Musa seba, selama 30 malam salasina itu merok, mu, tidak merokap. ya salasina 30 lailatan itu muannas sebagai maududnya salasina lailatan lailatan muannas Adapun salah sinanya, Al-Fadl ukutnya tetap diikrop dengan mulhak jamak muzakar salim. Atau yang kedua, dia murokap, berarti tersusun dengan beberapa bilangan gitu, seperti 21, 22, 25, 31, 32, 35, 41 dan seterusnya. Seperti kitab kita tadi ya, Fil Madrosati Khomsun Wa Ishruna. Mu'allimatan. Isruna di sini kan sudah merokab. Karena tersusun dengan angka khomsun. Paham ini? Maka hukumnya nanti tetap sama. Dia tetap mulhaq biljam il muzakkar salim. Ya. Lafatnya itu tidak berubah. Mau nanti ma'adudnya mu'annas. Dia tetap dengan mulhaq biljam il muzakkar salim. Mau nanti... Uh, Ma'adudnya muzakar Dia tetap mulhak bijam ilmu zakar salim Seperti contoh lagi lihat Di surah uh, Atau kita buat contoh Safaroh Salah satun wasabauna rojulan Ya Safaroh Salah satun Wasabauna ya. Rojulan Saffaro salasatun wasabauna rojulan. Rojulan nanti sebagai tamisnya ya. Dari 11 ke 99. Itu mufrod. Mansub. Sekarang. Sabauna. Dia adalah lafad ukut kan. Lafad ukut namun meroqab. Kenapa? Karena tersusun dengan salasatun wasabauna. Ah, dia meroqab pun. Tetap tidak berubah lafadznya. Yaitu apa? Tetap mulhaq jamil muzakkar salim. Adapun salah satu angka tiga di sini kita punya permasalahan lagi angka tiga sampai sembilan selalu menelisihi makdudnya rojulan muzakar maka salah satu salah satu di sini sebagai muannasnya. Adapun angka ucutnya mau murukab ataupun tidak murukab dia tetap i'robnya Mulhaq bil jamil muzakkar salim menggunakan waw dan nun atau ya dan nun. Hukumnya sama, ma'dudnya muzakkar ataukah ma'dudnya muannas, hukumnya tetap sama. Sama-sama mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Ma'dudnya muzakkar, dia mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Ma'dudnya muannas, dia mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Baik, Anda cukupkan dulu. Teman-teman berikutnya nanti Insyaallah Kita bahas lagi tentang bilangan-bilangan yang diatasnya Masih ada panjang nih Nanti bagaimana cara membuat bilangan menjadi isim fa'il ya. Bilangan menjadi isim fa'il Tabiha subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Ash'udha la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubuh